Mitra Bisnis, mulai tahun ajaran mendatang, Pemda DKI akan memasukkan materi antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kurikulum antikorupsi ini bertujuan untuk memupuk semangat siswa sejak dini, untuk menghindari korupsi Pemberian materi ini juga diharapkan bisa membentuk mental siswa yang jujur dan berintegritas Tapi efektivitas program ini diragukan Mengingat budaya korupsi yang tumbuh subur di kalangan pejabat Dan para pelaku korupsi pun bisa bebas berkeliaran Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Anggota DPRD DKI Wanda Hamidah Mbak Wanda, bagaimana komentar Anda? Oh, ya buat saya lucu aja Uh, dan saya menyangsikan kesektifitasannya ya terhadap anak-anak karena kita tahu kan pelaku pelaku korupsi ini kan bukan anak-anak ya pelaku pelaku korupsi ini kan orang-orang uh, dewasa kemudian kalau saya justru nggak khawatir dengan anak-anak kita gitu karena toh di sekolah uh, kurikulum sekarang sudah banyak muatan-muatan Kemoralan yang sangat baik ya misalnya uh, di pelajaran-pelajaran saya nggak hafal pelajaran-pelajaran yang sekali yang mengandung muatan-muatan kejujuran baik di bahasa Indonesia, ada di sains juga ada. Jadi banyak sekali mata pelajaran yang memang e, mengandung muatan-muatan kejujuran saya rasa itu sudah cukup. Malah akan memberatkan para murid ya mbak? Saya khawatir dengan adanya muatan materi tentang korupsi ini adalah pertama tidak efektif dan kedua kasihan akan menambah beban bagi murid-murid SD terutama di DKI Jakarta dan yang ketiga menurut saya pelajaran anti korupsi itu kan sebetulnya bukan diajarkan, dicontohkan dan diteladan oleh mereka gitu bagaimana cara meneladaninya ya pimpinan-pimpinan kita harus meneladan, jadi percuma gitu kalau kita ngomong, contohnya gila, kita suruh, kita teriak-teriak, kita ajarin anak kita sholat, kita ajarin doa-doa dan sebagian macam, tapi kemudian kalau kita nggak pernah sholat, kan kontraproduktif begitu percuma, begitu juga dengan korupsi kita mau ajarin anak didik kita dengan uh, sangat baik, tapi kemudian Kemudian kita tidak mencontohkan hal itu kepada mereka juga perjumpa kontraproduktif gitu. Bahwasan menurut saya yang harus diberikan eh, pendidikan anti korupsi ya pejabat-pejabat. Apalagi anak-anak bisa lihat di TV bahawa banyak koruptor yang bisa bebas dan ketika di penjara pun hidupnya nyaman ya. Iya saya setuju itu dan tidak usah jauh-jauh mas tidak usah jauh-jauh saya -jauh melihat di TV radio surat kabar. Kadang-kadang dalam proses penerimaan murid juga pihak sekolah melakukan pungutan-pungutan ilegal ya. Jadi itu juga termasuk korupsi. Dan mereka, anak-anak mungkin nggak paham, tapi orang tuanya kan e, merasakan langsung seperti itu. Kalau mereka setiap hari dirijali dengan teori, cuma pada prakteknya di jalan mereka melihat, waduh ibu saya dipalakin masuk sekolah ini, atau... Lah kemarin bapak saya di startup itu bayar segini gitu tapi mereka dipersalahkan dengan praktik-praktik korupsi eh asama juga bohong Demikian Wanda Hamidah dan saya Rizal Andika